Assalamualaikum, Saudara Luun, berita malam edisi hari ini Kamis 9 Juni 2016 dibacakan Ardian Petugas YHA grebek warung nasi yang berjualan siang hari di Melabu. Pembangunan jembatan Monmatara rampung menjelang Lebaran. Makanan dan susu ilegal dari Malaysia dijual bebas di mall. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FBM.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 Dalun petugas wilayatul Hizbah, Kabupaten Aceh Barat kami siang, menggrebe sebuah warung nasi, yang menjual nasi di siang hari, dalam bulan suci Ramadan. Sejumlah pengunjung yang sedang menikmati makan siang, di warung belakang terminal Bus Mlabu, kucar kacir, setelah didatangi petugas. Namun, petugas berhasil mengamankan 8 bungkus nasi, beserta lauk, dan seorang pedagang bernama Khairul, 24 tahun, warga Ujung Baru, Melabu serta langsung digelandang ke markas WH guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, Kasarpol PPWH Aceh Barat Dr. Andes Ika Suhan Adlim mengatakan, pelaku mengaku baru satu kali berjualan di bulan puasa. Pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tindakan menjual nasi di siang hari saat bulan suci Ramadan melanggar kanun syariat Islam. Darlun Pembangunan Jembatan di Lintas Calang Melabuh, tepatnya di Desa Monmata, Kecamatan Krungsabe, Aceh Jaya, diperkirakan rampung menjelang lebaran mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Jaya, Insinyur Nurman DS, mengatakan pengerjaan jembatan ini telah hampir mencapai 70 persen, namun untuk kelancaran para pemudik nantinya dipastikan tidak ada gangguan di wilayah itu. Ia memastikan menjelang lebaran jembatan Monmata akan rampung, dan akan bisa dilintasi dengan baik, sehingga untuk pemudik tahun ini di kawasan Aceh Jaya tidak ada kendala atau gangguan. Sudah lun Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Medan menemukan makanan dan susu ilegal masal, asal Malaysia yang dijual bebas di pusat perbelanjaan modern. Seluruh makanan berjenis roti dan susu bubuk ini ditemukan terpajang di Semarco Superstore di Jalan Gagak Hitam Medan Sunggal. Kepala BPOM Medan Ali Bata mengatakan ada tujuh item makanan dan susu ilegal produk Malaysia yang disita petugas di dalam Semarco Superstore. Kebijakan ini untuk melindungi masyarakat. Menurutnya seluruh produk ini belum memiliki izin edar. Artinya, makanan dan susu asal Malaysia ini perlu melewati serangkaian evaluasi dan analisis BPOM untuk diteliti keamanan mutu dan gizinya. Temuan ini membuat BPOM medan bakal meningkatkan pengawasannya di seluruh pasar, baik modern maupun tradisional. Darulun pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi kemasan 3 kg ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Usulan ini dilaporkan melalui surat yang didatangani langsung oleh Bupati Aceh Selatan T. Sama Indra dan turut ditembus ke Gubernur Aceh, Dinas Pertambangan, ESDM Aceh dan Pertamina. Kepala Bagian Ekonomi Seddakap Aceh Selatan Fujianto mengatakan, Realisasi gas LPG 3 kg untuk Aceh Selatan tahun 2015 sebanyak 283.333 tabung per tahun sedangkan total kebutuhan 482.280 tabung per tahun sehingga masih kekurangan 101.947 tabung per tahun diharapkan permohonan penambahan kuota LPG 3 kg bisa segera direspon Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM, FM. Sebelum realisasi proyek di Kabupaten PD dinilai masih rendah bahkan hingga memasuki trulan kedua realisasinya mencapai 22% Rendahnya realisasi proyek berdampak pada daya beli masyarakat yang turun dan perputaran uang di PD yang minim. Berdasarkan data di bagian administrasi pembangunan set daka total paket proyek yang ditender tahun 2016 berjumlah 259 paket. Sedangkan proyek penunjukan langsung tidak ditender mencapai ratusan paket. Dari 259 paket proyek tercatat 224 paket pengerjaan konstruksi, sisanya paket pengadaan barang dan jasa konsultan seperti pengawasan dan perencanaan. Sementara nilai tender proyek paling rendah Rp200 juta dan paling tinggi Rp10 miliar. Sekda PIDI Amiruddin mengatakan berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PIDI, bahwa realisasi proyek pada terluluan kedua tahun ini mencapai 22 persen. Para kontraktor telah dibayar dana proyek senilai 486,98 miliar lebih. Darul Pemerintah Kabupaten Pidijaya melalui sejumlah tim safari Ramadan 1437 Hijriah menyalurkan bantuan dana kepada 71 masjid dengan total anggaran 840 juta rupiah. Besarnya bantuan dibedakan antara masjid kabupaten, kecamatan, dan kemukiman. Tidak hanya Ramadan tahun 2016 ini, bantuan bersumber dana APBK juga disalurkan tahun-tahun sebelumnya. Safari Ramadan yang dibentuk Pemkap setempat kali ini berjumlah 17 tim, masing-masing dijatahkan 4 masjid, peserta terdiri dari sekda, asisten DPRK, anggota DPRK, anggota MPU, para kadis, dan lainnya. Karisan Islam Pili Jaya Dr. H. M. Nazir mengatakan, Safari Ramadan juga sebagai ajang silaturahmi. Saat Safari Ramadan tim juga menyerahkan bantuan untuk masjid. Rincian besaran bantuan adalah masjid kabupaten 100 juta, 8 masjid kecamatan masing-masing dicatah 15 juta, sedangkan 62 masjid di kemukiman masing-masing mendapat Rp10 juta. rupiah sejak tiga hari terakhir sebagian besar petani di Kabupaten Aceh Selatan mengeluh akibat anjloknya harga jual jagung kering harga jual jagung kering di tingkat tengkulak saat ini tiga per kilogram sedangkan sebelumnya sempat bertahan di level Rp per kilogram wakil ketua bidang perkebunan dan pertanian Kadin Aceh Selatan Adi Irwan mengatakan Anjloknya harga jagung menurunkan semangat kerja petani... ...sebab harga jual jagung tidak lagi sesuai biaya perawatan yang dikeluarkan. Saat ini di kecamatan Pasir Raja ada sekitar puluhan ton jagung yang distok oleh petani. Mereka baru menjualnya saat harga mulai stabil. Sebab jika dipasarkan dijual saat ini, para petani akan mengalami kerugian. Menurutnya, jika ditotal dengan hasil produksi jagung di kecamatan lain...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 a potom sa píše,